Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa, nasta wa na min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may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 Walau tak maut n'ila wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum aladhi khalak waqum in nafs wa'ida. Wakhalak minha zujha wabasa minhumarijalan kathirah wa nisaa. Watakulillah aladhi tsaalun bihi. Walarham inallah kana alikum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 wa syar'al umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin vid'ah wa kulla bid'atin zalalah wa kulla walalatin finnar ma'asyiral muslimin wal muslimat ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dikumpulkan kita semuanya di masjid ini untuk memanfaatkan waktu yang Allah limpahkan kepada kita untuk perkara yang bermanfaat dan diri doi oleh Allah insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan waktu untuk membacakan muqaddimah dari kitab al-aqidah al-wasitiyah di syekhil islam ibni temiyah Ahmad Ibni Abdul Halim Ibn, Ibn Tamiyata Al-Harrani al Dimashqi, Rahmatullah Beliau Menyebutkan di awal Risalah ini ya, Tentang Iktiqad Al firqatu najiyah. Keyakinan al firqatu najiyah ahli sunnati wal jamaah. Taib saya baca dulu ya. Muqaddimah muallif rahimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda huda. Wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafabilllahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida Amma ba'du Setelah beliau memuji Allah, menyanjung Allah berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam kemudian beliau mengatakan amma ba'du Fa i'tiqadu al-firqah najiyah berikut ini keyakinan al-firqah an najiyah golongan yang selamat al-mansurah golongan yang ditolong yang golongan itu tetap akan terus ada ila qiyamis sah sampai hari kiamat iya ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah jadi beliau rahimahullah akan menyebutkan salah satu perkara yang ini merupakan ciri dari ciri-ciri ahlus sunnat wal jamaah yaitu baiknya iktiqad benarnya keyakinan mereka jadi ahlus sunnat wal jamaah mereka sangat mementingkan perkara iktiqad, keyakinan bagaimana agar keyakinan mereka ya, adalah keyakinan yang benar Bagaimana agar i'tiqat mereka, i'tiqat yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah Dan perkara akidah itu perkara yang penting Sangat mendasar, makanya dikatakan akidah Akidah itu ya Dari Kalimat Al-aqad atau uqad, sesuatu yang diikat Kenapa demikian, karena Ya, akidah itu perkara yang seharusnya seorang berpegang teguh dengannya, dia yakin yang dia berdiri di atasnya, ya. Karena ini merupakan landasan dan dasar. Kalau akidah itu benar, maka akan dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain yang juga akan baik. Tapi kalau akidahnya sudah salah, maka akan salah pula amalan yang akan dibangun di atasnya. Ya, yeah. seperti contoh misalnya sebuah keyakinan yang ini perlu diingatkan. Keyakinan sebagian orang, ya yeah, bahwasannya orang yang ada di kubur mendengar, yasmak mendengar semua ucapan kita, mengetahui apa yang ada terjadi di sekitarnya. Ini etikot yang tidak benar. Ya, yeah. orang mati tidak lagi mendengar apa yang terjadi di sekitarnya kecuali sebatas kejadian-kejadian tertentu seperti langkah-langkah kaki yang langkah-langkah terompah orang-orang yang mengantarkan ya dia ketika diwakamkan sebatas itu saja yang disebutkan di dalam dalil adapun al-asal pada asalnya mereka tidak mengerti tidak tahu Nah kalau kemudian ada orang yang meyakini bahasanya orang yang mati itu mendengar mengetahui segala sesuatu Taib kira-kira mempengaruhi atau tidak amalan? Ya mempengaruhi ya. Dia datang ya, mengajak bicara seakan-akan orang ini apa? Ya, ya, masih hidup, kenapa dia mengajak bicara? Ya, karena meyakini dia mendengar, dia mengetahui ya. Pak, mbak, ini cucu baru lahir ya ya saya informasikan ya. Ya. Mau nikahan juga demikian Saya mau nikah pak Mohon doa restunya nah, Orang sudah mati ya. Akhirnya mengantarkan kepada perkara-perkara yang lebih Dari sekedar keyakinan tadi Akhirnya terjatuh kepada asyirku billah Syirik kepada Allah Jalla wa ala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Minta tolong beristighasah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini semuanya adalah bentuk mada ashirik, as karena keyakinan yang salah. Nah, wabillahi taufik. Sehingga perlu diketahui bahwasnya pembahasan aqidah adalah pembahasan yang sangat penting. Dan beliau Syekhul Islam, Muhammadiyah Allah, mengawali atau mengatakan di dalam awal risalah ini fathah iqtikadu berikut ini adalah keyakinan yang diyakini oleh al-firqatun Najiyah al-mansurah penamaan ini al-firqatun Najiyah ya, adalah penamaan yang tidak beda dengan ahlus sunnat wal-jamaah mereka itu ya ahlus sunnah wal-jamaah ahlus sunnat wal-jamaah adalah al-taifah al-mansurah al-firqatun al Najiyah Al-firqah maknanya adalah ta'ifah atau jamaah, sekelompok manusia. An-najiyah, an-najiyah yakni yang selamat. Selamat dari apa? Minal halak. Selamat dari kebinasaan, selamat dari kejelekan-kejelekan fi dunya di dunia dan di akhirat. Ya. dan penyebutan ini diambil dari ayat, afwan, dari hadis Nabi ali sallallahu wasallam tentang adanya kelompok ini ta'ifah al-mansurah ini penamaan yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam bukan penamaan dari manusia ya ya tapi penamaan yang memang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari rahimahullah wa muslim Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati akan senantiasa ada ta'ifah nah, di sini disebut kalimat ta'ifah suatu kelompok satu golongan min ummati dari umatku yang mereka itu alal haq di atas al-haq jadi senantiasa akan ada di muka bumi ini umat nabi alaih salatu wassalam yang berada di atas al-haq yang mereka itu mansurah mansurah jadi kalimat mansurah juga dari siapa nabi Tawifah mansurah ya, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahuwataala karena mereka ditolong oleh Allah Subhanahuwataala ya, maka tidak akan ada yang membahayakan mereka kata Nabi Laila Durrhuman Hadalahum hatayak tiak amrullah tidak akan membahayakan mereka siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan mereka hatayak tiak amrullah sampai datang hari kiamat yang mendekat hari kiamat jadi ucapan syekhul islam di atas itu diambil dari hadis ini berikut ini adalah iktiqat keyakinan al-firqatun najiyah al-mansuroh ila kiamis sa'ah yang akan terus ada sampai hari kiamat demikian nabi mengatakan ya. yang dimaksud ila kiamis sa'ah itu bukan hari kiamatnya tetapi menjelang hari apa? kiamat ya. jadi kelompok yang Allah tolong ini akan terus ada sampai menjelang hari kiamat, bukan pas kiamatnya. Sebab saat terjadi kiamat itu, ya sudah tidak ada lagi kaum muslimin. Ya, semua orang-orang yang beriman sudah mati. Yang tersisa adalah shirorul halk, makhluk yang paling jelek. Sampai disebutkan dalam hadis, di saat terjadinya hari kiamat, tidak ada lagi kalimat Allah disebut oleh manusia tidak dikatakan lagi Allah Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim imam muslim mengatakan la takumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah tidak akan ditegakkan hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak lagi dikatakan tidak lagi ada yang mengatakan Allah Allah jadi hari kiamat itu terjadi ketika sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan apa Allah, jangan kan kalimat la ilaha illallah, jangan kalimat subhanallah, ya. Allah Allah saja tidak. Ya, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim al Imam al Hakim meriwayatkan di dalam al Mustadrak wahwa inda muslim kadhalik, juga dalam riwayat Imam Muslim Rasul ali salatu asal bersabda Waya b'asallahu rihan dan di akhir zaman Allah akan mengutus angin rihuha riholmisk yang baunya itu seperti bau minyak mesik, ya, iaitu wangi. Wamasuha masul harir dan angin itu lembut selembut sutra mengalir, ya, berhembus angin tersebut. Fala tatruq ahadhan fi qalbihi mithqalu dharrodin Sampai tidak meninggalkan seorang pun yang masih memiliki iman Walaupun seberat dharroh Kecuali Illa qababothu Kecuali angin tersebut menjadi sebab kematiannya Jadi setiap ada orang yang beriman ya, Walaupun imannya paling rendahnya iman manusia Maka dia mati Ketika ya terhembus oleh angin tersebut. Sumaya baqa syirarul Kemudian tidak tersisa di muka bumi kecuali syirarul manusia yang paling jelek. Fa alaihim takumus maka kepada merekalah Allah menimpakan hari kiamat. Sudah tidak ada lagi orang yang beriman, tidak ada lagi muslim. Iya. Wabillahi taufik, bisa difahami insyaallah ya. Jadi beliau rahimahullah di dalam kitab ini akan menyebutkan ya keyakinan ahli sunnati wal jamaah Jadi al-firqatun Najiyah firqatun Najiyah adalah nama lain dari ahli sunnah wal jamaah atau at-ta'ifah al-mansurah kelompok yang ditolong ini bukan nama baru bukan nama yang dibuat-buat ya Wabilahi Taufiq Bukan seperti kelompok-kelompok yang sesat karena yang Mendirikan pemikiran itu adalah Jahm bin Sofwan, akhirnya dikasih nama Jahmiyah. Ya. Karena tindakan mereka adalah Khuruj alal hukam keluar dari ketaatan kepada waliul amr, akhirnya disebut mereka sebagai apa? Al khawarij Karena mereka ini orang-orang yang menolak kehilafahan Abu Bakar dan Umar, Rafahd, maka mereka adalah Rafidh, Rawafidh. Syiah, ya. Mereka punya nama sendiri-sendiri. Yang nama-nama itu tidak disebutkan dalam Alkitab was Sunnah. Adapun ahlu Sunnah, alhamdulillah, mereka dari sisi nama pun, ya, dari sisi nama saja sudah dari Alkitab was Sunnah. Sehingga merupakan sebuah kebanggaan, kebahagiaan. Ya, namanya saja sudah. Ya, mencerminkan ya. Wabilahi taufik Ma'asirul muslimin Rahiman rahimahumullah Sebagian manusia berbangga dengan nama yang ya, Apa namanya Itu adalah nama-nama yang tidak di, apa namanya, Disebutkan Dalam Alkitab wa sunnah Ikhwanul muslimin ya, Berbangga dengan nama itu Padahal Ya, di dalamnya penuh dengan mata ya, kerusakan. Ya. Dakwahnya dakwah persatuan namun ya bersatu di atas bukan tali Allah Jalla wa ala. Yang diperintahkan kita untuk bersatu adalah wa tasimu bi Bersatulah kalian dengan tali Allah. Bukan merangkul semua pihak yang satu menjatuhkan Islam enggak apa-apa, yang penting bareng. Yang satu mencela Abu Bakar as-Sidik mengkafirkan Umar, tidak apa-apa. Yang penting sama-sama kita mengaku sholatnya menghadap kiblat. Tidak bisa seperti itu. Ya. Persatuan model apa yang seperti ini? Kan sudah jelas Allah mengatakan persatuan itu harus di atas tali Allah. Wa tasimu bihablillah. Ya, dari sisi nama saja ahlu sunnah diberi oleh Allah pertolongan. Karena yang mendirikan adalah Nabi palsu, Mirza Hulam Ahmad akhirnya berbangga dengan nama kelompoknya Ahmadiyah, senang. Ya, alhamdulillah sudah dilarang sebagai kelompok yang sesat. Ya. Walaupun mereka sesungguhnya masih ada pemikiran itu dan masih terus bergerak. Ya. Dan masih terus mereka memiliki keyakinan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang batil Ya, berbangga dengan nama itu. Ya wallahi taufik jadi ahlus sunnah memiliki nama-nama yang syar'i di antara nama yang syar'i adalah ahlus sunnah itu sendiri kenapa dikatakan ahlus sunnah ya ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnah dari kalimat as sunnah apa itu sunnah as sunnah hiya tariqah allati kana 'alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi jadi sunnah itu atau sunnah Rasul adalah jalannya Rasul yang Rasul berada di atasnya. Baik itu ucapannya Rasul, perbuatannya Rasul, atau persetujuan persetujuannya Rasul. Itulah sunnah. Jadi pengertian sunnah itu itu. Jadi semua yang Rasul berada di atasnya, baik itu ucapan Rasul atau perbuatan Rasul atau persetujuan-persetujuan Rasul itulah sunnah ya yeah. sholat lima waktu itu sunnahnya Rasul ini yani jalannya Rasul bukan hukumnya sunnah artinya kalau ditinggalkan enggak berdosa bukan seperti itu sunnah Rasul ini yani jalannya Rasul yeah. sholat lima waktu adalah sunnahnya Rasul ya yeah. Semangat untuk menghadiri majelis ilmu adalah sunnahnya Rasul, yakni jalannya Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya fardhu wajib atas setiap apa? Muslim, itu sunnahnya Rasul, jalannya Rasul. Ya, Rasul mengatakan man salaka tariqan ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan siapa yang berjalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu Al-Qur'an wasunnah, Maka sungguh Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ini juga sunnahnya siapa? Rasul. Jalannya Rasul. Kenapa dikatakan ahlu sunnah? Karena mereka menisbatkan, menyandarkan dirinya kepada sunnah Rasul. Senang, cinta, berusaha untuk mempelajari, berusaha untuk mengamalkan. Itulah ahlu sunnah. Ya. Yeah. Jadi jangan heran kalau kita melihat sejarahnya, biografinya Imam Syafi'i Dan beliau adalah Imam Ahlus Sunnah, Imamnya Ahlus Sunnah Jangan heran pula ketika kita membaca biografinya Imam Ahmad bin Hambal Yang beliau adalah Imam Ahlus Sunnah Kalau hidup mereka habis untuk itu Mempelajari hadis Nabi AS Mempelajari ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi Melakukan perjalanan panjang ya, Dari satu kota ke kota yang lain untuk mencari hadis Imam Ahmad bin Hambal jalan melakukan perjalanan dari Baghdad menuju ke Yaman. Perjalanan yang jauh, berapa kilo, ribuan kilo. Menuju ke Yaman untuk mengambil ilmu dari gurunya Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Demikian juga Imam Ahmad duduk lama bersama Imam Syafi'i rahimahullah untuk mengambil ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i melakukan perjalanan jauh ke Madinah, duduk di Madinah di majelisnya Imam Malik rahimahullah, guru beliau. Jadi bukan sekedar ucapan saya itu ahlu sunnah. Kalau sekedar mengucapkan saya ahlu sunnah, semua orang bisa. Ya, tetapi ahlu sunnah hakkon yang sesungguhnya adalah ahlu sunnah itu orang-orang yang dia cinta kepada jalannya Rasul, dia juga berusaha untuk mengerti jalannya Rasul, menempuh sebab untuk mempelajari ucapannya Rasul, perbuatannya Rasul, dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Inilah ahlu sunnah. Ya, wabilahi taufiq dan ini merupakan nikmat Allah karena mereka tidak menyandarkan kecuali hanya kepada sunnah saja saya ahlu sunnah tidak menyandarkan kepada albidah, wal ahwa Adapun orang-orang yang menyandarkan kepada kebidahan, kebidahan dan hawa nafsu mereka disebut sebagai ahlul ahwa iwal bida ah. ahlul ahwa pengikut hawa nafsu dan juga ahlul bidah pengikut kebidahan seperti kaum kaudarya namanya saja kaudarya, ya ini orang-orang yang mengingkari takdir yang ini muncul sudah ada di zaman sahabat masih ada di akhir-akhir ya, atau masih ada sahabat sahabat masih banyak ketika itu, ya. Jadi sekali lagi Ahlu sunnah menyandarkan dirinya kepada sunnah Berbeda dengan ahlul ahwa wal bidah Ada yang menyandarkan kepada pendirinya Seperti Jaham bin Sofwan Maka dia menyebutkan dirinya Jahmiyah Atau Ahmadiyah tadi Ya. Karena yang mendirikan adalah Mirza Ghulam Ahmad Yang meyakini ada Atau dirinya sebagai Nabi Allah Jalla wa ala. Ada yang menisbatkan pada perbuatannya Seperti Khawarij Rafidah Atau Mu'tazilah Karena yang memikirkan dan mengeluarkan pendapat-pendapatnya adalah Muhammad bin Karam Maka dikatakan Al-Karamiyah ya. Ada lagi Kullabiyyah Nama-nama itu adalah nama-nama yang menunjukkan penyandaran mereka kepada selain sunnah Nabi Alaihi SAW nah. Dan mereka juga dikatakan Al-Jamaah Kenapa dikatakan Al-Jamaah Nama ini juga nama yang datang dari Nabi SAW Ya ini bukan nama yang baru. Taib, set, secara bahasa jamaah itu apa, Mas? Jamaah. Hah? Apa? Bersama. Hmm, namanya bersama itu jamaah, gitu ya. Makan bersama, berarti makan apa? Jamaah. Tidur bersama, berarti apa? Tidur jamaah, gitu ya. Ngaji bersama, berarti ngaji jamaah, gitu itu ya. Ya memang seperti itu Secara bahasa Sekelompok orang Kumpul itu namanya apa? Jamaah Iya. Yeah. Nah kalau satu orang Dikatakan jamaah tidak? Yeah. Lagi makan sendiri Oh dia sedang berjamaah hmm. Orang sendiri yeah. Sholat di masjid sendiri Oh dia sedang berjamaah nah, yeah. Yeah. Tidak bisa dikatakan berjamaah Kalau apa? Sendiri tapi kalau dalam pembahasan kita, walaupun satu orang bisa dikatakan apa, jamaah, ya. taib. Kita akan berikan keterangan di sini. Berkata Syekh Soleh Fauzan, Rahimahullah Allah, wa Wahfi di dalam syarah Al-Qidalwasitiyah. Saya memegang buku beliau ini. Taib secara bahasa jamaah adalah, ya, taib kaum yang berkumpul itu namanya jamaah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah alladzinajtama'u 'alal haqq. as bil kitabi was sunnah. Yang namanya jamaah adalah orang-orang yang mereka berkumpul di atas al-haq. Yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi ali sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang berkumpul di atas al-haq, ya, di atas al-kitab buat sunnah itulah jamaah. Maka kalau saya tanya kepada anda semuanya, sahabat itu jamaah atau bukan? Jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka para sahabat berkumpul di atas apa? Al-haq, al-kitab buat sunnah. Kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab orang-orang Quraisy yang bareng-bareng itu. Ya kelompoknya Abu Jahal yang datang ke perang Badar mau menyerang Rasul itu jamaah atau bukan? Ah, bukan jamaah. Walaupun secara bahasa mereka dikatakan apa, jamaah. Tetapi karena dibangun di atas kebatilan, dibangun di atas kekufuran, dibangun di atas kesirikan. Walaupun mereka banyak, walaupun oh, mereka lebih banyak dari Rasul Ali Sulatul Salam dalam perang Badar. Jumlah mereka seribu orang. Ya, bahkan bukan hanya membawa jamaah orang jamaah hewan dibawa ya yeah. yeah. onta-onta itu dibawa sehari nyebeleh sampai 10 ekor onta karena pasukannya 1000 yeah. satu onta itu untuk 100 berarti sehari nyebeleh yeah, 10 ekor onta kalau mereka telah mempersiapkan perjalanan 1 bulan saja yeah, 30 hari tinggal dihitung 30 kali berapa yeah, 10 berarti 300, paling tidak persiapan itu dan tidak mungkin persiapannya hanya perjalanan satu bulan. Ya, ya. itu yang disembelih, belum lagi yang ditunggangi. Beda yang ditunggangi dengan yang disembelih. Beda lagi kuda-kuda yang mereka pakai. Jadi kalau dikatakan jamaah mereka jamaah, namun sak kewan-kewan ini kumpul. Ya. Sampai wanita-wanita dibawa juga sebagai apa namanya supporter. Ya. Karena ini mau perang habis-habisan. ya ingin Mereka sudah menganggap di atas angin. Ini jelas Muhammad SAW dan para sahabat musti kalah. Bagaimana mungkin akan menang jumlah mereka sedikit, cuma 300 sekian. Tidak punya apa-apa, tidak punya senjata, tidak punya persiapan. Kondisi mereka lemah, tidak bawa bekal, macam-macam. Sementara kita. Dan mereka sudah mempersiapkan pesta arak. Ini sudah memastikan. Setelah kita mengalahkan mereka Kita tidak langsung pulang Tetapi kita akan tinggal dulu Di tempat itu, di tempat kita menang Paling tidak tiga hari Untuk kita berpesta ria Untuk minum homer macam-macam Agar orang-orang Arab semuanya tahu Dan melihat bagaimana kita Sudah seperti itu ya. Bisa dikatakan kemenangan yang pasti Menurut mereka Soal pertanyaan Apakah mereka dikatakan jamaah ya kalau secara bahasa ya jamaah bahkan mereka jamaah yang betul-betul jamaah ya tadi hewan-hewan pun dibawa tapi mereka bukan jamaah walaupun banyak walaupun banyak ya. tapi bukan jamaah tetapi yang jamaah itu yang 300 itu yang rasulullah berada diati di, di dalamnya yang para sahabat ada di situ 315 orang itulah jamaah jadi jelas ya pertanyaannya kalau panjangan ditanya sahabat jamaah atau bukan mereka jamaah. Para tabiin, apakah mereka jamaah? Jawabannya iya, mereka jamaah. Tabi tabi'in apakah mereka jamaah? Iya, mereka jamaah. Dipuji oleh Rasul Ali Shallallahu Salam khairun nas sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabat. Sumaladi nayalunahum kemudian orang-orang sesudahnya para tabi'in kemudian orang-orang sesudahnya tabi'ut tabi'in mereka jamaah demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat itulah jamaah kenapa dikatakan jamaah karena mereka berada di atas al-haq yang dibangun di atas al-kitab wa sunnah walaupun satu orang ya, kata Ibn kata Ibn Mas'ud Sebagaimana riwayat ini diriwayatkan oleh, hmm. oleh hmm. Al-Lalikai Rahimahullah Di dalam syarah usul al-i'tiqad Ahli sunnah wal jamaah Dan juga diriwayatkan oleh Abu Syamah Di dalam kitab Al-Ba'ith Ala inkaril bida'i wal hawadith Dan juga disebutkan di dalam Diriwayatkan oleh Al-Mizzi Di dalam tahdhibul kamal ya. Kemudian juga disebutkan oleh al ibnu Asyakir Di dalam tarikh Dimashq Dan sanatnya sahih Qala Al Albani rahimahullah berkata Al Albani rahimahullah di dalam Mishkatul Masabih rawahu Ibnu asyakir fi Tarikh Dimashq ucapan ini ucapan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir dalam Tarikh Dimashq wa qala sanaduhu sahih sanadnya sahih ya yeah. disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah bagaimana ucapan Ibnu Mas'ud Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in wahdak fa antal jama'a ah hina idzin jama'ah itu adalah selama seorang mencocoki al-haq meskipun kamu sendiri yang namanya jama'ah adalah orang yang sesuai dan berada di atas al-haq meskipun kamu sendiri fainnaka antal jamaah kamu walaupun sendiri dikatakan jamaah ketika itu ketika berpegang dengan al-haq ya. bisa difahami insyaallah ya. jadi beda dengan bahasa tadi secara ya, ya. bahasa beda nah dan sebenarnya secara bahasa juga benar juga di sini walaupun satu dikatakan jamaah kenapa karena hakikatnya walaupun dia sendiri berjalan dia sedang berjalan di jalan yang di situ dilalui oleh orang-orang sebelumnya tenang ya sebagaimana antum walaupun sendiri naik motor ini dalam kehidupan dunia ya ndak ada orang ndak ada mobil ndak ada truk ndak ada apa jalan sendiri di jalan besar jalan Purbalingga Purwokerto misalnya ini jelas nih jalan Purbalingga Purwokerto yeah. tenang atau tidak tenang ya? tenang ini jalannya saya akan sampai walaupun sendiri tetapi sudah banyak orang yang lewat sini dan sampai sama ya yeah. ya yeah. Tapi kalau seorang berjalan di jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang sebelumnya, ya. di jalan mana ya? Sudah sendirian, ya. di depan semakin sempit, ya kan? Ya. Ke belakang juga tidak ada yang lewat dan mengikuti. Ini mengkhawatirkan. Jadi ucapan Ibnu Mas'ud ini pegang baik-baik. Jangan tertipu dengan banyaknya orang tapi dilihat banyak orang ini di atas Al-Haqq atau tidak seorang mungkin tinggal di sebuah kampung semuanya misalnya Nasara semuanya Yahud mungkin dia satu orang saja muslim dan dia berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi Alaihi AS mempelajari sunnah Nabi Alaihi AS apakah dia dikatakan jamaah? jamaah orang yang banyak itu semuanya Yahud, Nasara bukan dikatakan jamaah ya. Jangan tertipu dengan banyaknya orang ya. Semua orang dikerahkan ke jalan Semuanya sampai penuh Tetapi mereka tidak di atas al-haq Tidak di atas prinsip Ahli sunnati wal jamaah Maka Bukan jamaah ya. Bersatu di atas Hati yang centang perenang Bersatu di atas Akidah yang tidak sama Ya bukan persatuan yang seperti itu yang diharapkan. Ya, jadi al-jamaah adalah ya ma wafaqul haqq wa in kunta wahdaka. Orang yang yang sesuai dengan al-haq meskipun kamu sen sendiri. Wabillahi taufik. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah. Wa huwal billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-ba'thi ba'dal mawti wal-imanu bilqadari khairihi wa syarihi keyakinan ahlu sunnati wal jama'ah aqidah at-ta'ifah al-mansurah al-najiyah ya adalah iman kepada Allah iman kepada malaikat-malaikatnya iman kepada kitab-kitabnya iman kepada rasul-rasulnya iman kepada Hari kebangkitan sesudah dimatikannya manusia. Hari kiamah. Kemudian yang keenam. Iman bil qadari khairihi wa syarihi. Iman kepada takdir Allah. Yang baik atau yang buruk. Inilah akidah ahlus sunnah. Jadi kalau anda mengatakan diri anda sebagai ahlus sunnah. Saya mengatakan saya sebagai ahlus sunnah. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki akidah ini atau tidak? Apakah anda punya akidah ini atau tidak? Akidah, keyakinan, iman kepada Allah Iman kepada malaikat-malaikatnya Iman kepada kitab-kitabnya Iman kepada Rasul-Rasulnya Iman kepada hari akhir Dan iman kepada takdir Ya, ini secara global Adapun pun secara rinsi Ya akan dibahas Apa itu iman kepada Allah Apa itu iman kepada malaikah ila akhirnya jadi ma'asirul muslimin rahimani rahimakumullah ahlu sunnati wal jamaah ya, mereka sangat memperhatikan bab ini bab akidah, bab iman kepada Allah benar atau tidak keimanan kita kepada Allah betul atau tidak keimanan kita kepada malaikat Betul atau tidak keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Betul atau tidak keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah. Betul atau tidak keimanan kita kepada hari akhir. Dan betul atau tidak keimanan kita kepada takdir Allah Jalla wa ala. Ya, Inilah yang dibahas dalam kitab ini. Pembahasan secara rinci tentang iman kepada Allah. ya Sampai iman kepada takdir. Ya. Sehingga saya wasiatkan untuk Buku ini dipelajari, ya, dibaca, dimuraja. Nah, sekarang kita akan baca satu persatu sedikit secara global. Apa makna iman kepada Allah? Apa ini maksud iman kepada Allah? Al imanu billah wahwal iqtadul jazimu bi anhu Rabbu kulli shayin wa maliku. Iman kepada Allah maknanya kamu meyakini. Dengan yakin, dengan pasti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, penguasa, pencipta, segala sesuatu. Artinya kita meyakini, seyakin-yakinnya Allah adalah Rabbul Alamin. Seperti disebutkan dalam al Fatihah. Alhamdulillah Alamin. Segala puji bagi Allah, siapa Allah? Rabbul Alamin. Apa makna Rabbul Alamin? Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta Yang mengatur alam semesta Yang memberikan rizki kepada alam semesta Yang menghidupkan, yang mematikan Yang memuliakan, yang menghinakan Allah Jalla wa'ala Jadi kita meyakini Allah SWT satu-satunya Rabbul Alamin Kemudian termasuk iman kepada Allah Wa an-nahu bi sifatil kamal dan kita juga meyakini Allah subhanahu wa taala adalah that yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna harus diakini dalam hati kita bahwasanya Allah subhanahu wa taala that yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna Allah punya sifat ilmu misalnya ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna Allah memiliki sifat melihat penglihatan Allah adalah penglihatan yang maha sempurna tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat asam mendengar pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Jalla wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat Al-Qudrah Allahu ala kulli syain Qadir Wallahu ala kulli shay'in nama Allah. Allah memiliki sifat qudrah, maha mampu, maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jalla wa ala. Qadir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semua sifat-sifat yang maha sempurna. dan sifat Allah tidak dibatasi. Ya. 10 7 13 tidak dibatasi. Kenapa? Karena nama Allah saja banyak, sangat banyak. Di antara nama Allah 99, al-Asmaul Husna, dan masing-masing nama mesti mengandung sifat, bukan sekedar nama. Allah namanya As-Sabur, berarti Allah memiliki sifat sabar. Allah Subhanahu Wa Taala ash syakur berarti Allah memiliki sifat syukur. Ya, yeah. Maha membalas hambanya. Yang pembalasan Allah, balasan Allah sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Aziz berarti Allah punya sifat izzah kemuliaan. Allah memiliki sifat atau nama Al-Azim berarti Allah memiliki sifat azamah. Jadi sifat Allah ini banyak sangat banyak, tidak boleh dibatasi. Dan semua sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna. Iya. Yeah. Manusia saja semakin banyak sifatnya semakin sempurna ya tidak? Kamu kaya, ganteng, ya, cerdas, cekatan, ya, kemudian pemurah, ya, kemudian apa lagi disebut? Ya, tinggi, kekar, apa lagi? Ya. ya kan, coba antum ngaca, wah, ganteng temen, ganteng bangir, ya kan? Sifat antum, sifat anda. Manusia semakin banyak sifat Ya kan demikian ya. Penyantun, penyayang, dermawan, rendah hati Macam-macam sudah Pinter, cerdas, pandai ya. Kemudian kita membatasi sifat Allah itu Hanya ini saja sifat Allah Padahal nama Allah banyak Dan setiap nama Allah mengandung apa? Sifat Al-hayyu, al-qayyum Ya nama-nama Allah demikian banyak artinya keimanan kita kepada Allah termasuk di dalamnya adalah kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. kemudian yang ketiga munazahun ankulli aibin wa naqsin dan kita juga meyakini, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari semua celah, semua cacat, semua kekurangan. Tidak ada kekurangan pada Allah, tidak ada cacat pada Allah, tidak ada aib pada Allah jalla wa'ala. Makanya kita mengucapkan subhanallah, apa mana subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi kita jangan sekedar mengucapkan Subhanallah saja, tidak ngerti maknanya. Subhanallah yang ini maha suci Allah dari semua sifat-sifat yang aib, semua kekurangan, semua cacat, semua celah. Ya, wabillahi taufik. Allah tidak zalim, ya ini Allah sempurna keadilannya. Ini sifat Allah adil, maha adil. Ya, wabillahi taufik. Jadi sifat Allah banyak dan Allah disucikan dari semua sifat yang apa? yang aib. Kemudian termasuk iman kepada Allah yang terakhir kata beliau wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdahu la Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadati. Satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah sebagaimana tidak ada sekutu dalam penciptaan alam semesta sebagaimana tidak ada sekutu dalam sifat-sifat Allah maka Allah Jalla wa'ala juga satu-satunya dat yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah kita meyakini itu dan kita buktikan dalam amalan kita wal qiyamu bidzalika amalan wa ilman yakni kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari kita beribadah hanya kepada Allah salat hanya untuk Allah berdoa hanya untuk Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah kul katakanlah inna salati sunya salatku wa nusuki sembelihanku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Rabbul Alamin la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah ini makna iman kepada apa? Allah kemudian ahlu sunnat wal jamaah mereka juga bersemangat untuk bagaimana baik di dalam iman kepada malaikat malaikat Allah apa ini maksud dengan iman kepada malaikat Allah Al Alimanu bil malaikah iman kepada malaikat Ay, maksudnya Kita membenarkan dan meyakini Keberadaan mereka Malaikat itu ada Walaupun kita tidak melihat Walaupun kita tidak menciumnya Walaupun kita tidak menyentuhnya Hidung tidak bisa mencium Tangan tidak bisa menyentuh Mata tidak bisa melihat Telinga tidak bisa mendengar tetapi kita meyakini, meyakini wujudnya malaikat. Ya, sampai sini dulu. Meyakini atau tidak malaikat itu ada. Ahlus Sunnatul Jamaah meyakini siyakin yakinnya, ya, dan sudah mendarah daging sehingga tidak bisa dipaksa. Sesuatu yang sudah menjadi akidah tidak bisa dipaksa. Ya. Coba antum perhatikan dalam diri antum. Insya Allah tidak bisa dipaksa untuk tidak meyakini adanya malaikat. Dipaksa, malaikat tidak ada, malaikat tidak ada, tidak bisa ini Tidak bisa iya atau tidak? Alhamdulillah Saya tidak bisa dipaksa untuk meyakini malaikat tidak ada Karena saya sudah yakin, sudah menjadi akidah Makanya akidah itu berat Kalau sampai salah Kalau sudah sampai salah, sudah Rusak semuanya Sang pembunuh Ali bin Abi Thalib itu meyakini siyakin yakinya apa yang dia lakukan adalah jihad bismillah. Ya. Orang-orang rohibah yang menyembah Ali bin Abi Thalib yang kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dan itu juga diselisih oleh para sahabat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang menyembah Ali tapi dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dibakar tambah yakin kalau ini adalah siapa ya. Allah ya. wah ini jelas Allah ini. Ya, ya namanya akidah Na min ya. Ya. Ya, orang sudah punya akidah yang batil rusak, sebagaimana seorang sudah punya akidah yang sahih, tidak bisa tidak bisa dipaksa untuk meyakini yang lain makanya Didik anak-anak kita sejak kecil memiliki akidah yang benar Sebelum terlambat Kalau orang sudah punya keyakinan Apalagi sesuai dengan fitrah Allah di atas misalnya Sudah tidak bisa dirubah Sebagaimana sebaliknya Kalau orang punya keyakinan yang menyimpang Diingatkan juga susah Hatta ayat wal hadis, Ayat dibaca hadis dibaca Susah luar biasa Illa man rahimallah Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Ini sudah akidah. Jadi iman kepada malaikat maknanya adalah kamu mengimani keberadaan malaikat. Wa annahum kama wasafahumullah fi kitabih. Kama fil ayatain min suratil anbiya dan mereka adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara sifat mereka dalam surat Al-Anbiya Ibadum mukramun Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan mereka adalah makhluk yang mulia. Layyasku nahubilkauli wahumbi amrihi yagmalun. Mereka para malaikat tidak pernah mendahului perintahnya Allah. Kalau tidak diperintah tidak melakukan. Kalau diperintah selalu melakukan. Layaksunallahamaamarooh moyafaluna mayukmarun. Mereka tidak pernah bermaksiat dengan perintah-perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Wa qad dallal al-kitab wa asnafil malaikah wa awsafihim dan sungguh Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi adalah rincian tentang iman kita kepada malaikat. Kalau ingin tahu rinciannya, bagaimana kita meyakini baca Al-Qur'an dan sunnah. Karena di dalam Al-Qur'an dan sunnah akan disebutkan tentang asnafil malaikah jenis-jenis malaikat sifat-sifat mereka ada yang memiliki sayap dua, ada yang memiliki sayap tiga, ada yang memiliki sayap empat, ada yang lebih dari itu malaikat Jibril memiliki sayap enam ratus sayap kita meyakini itu karena dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya wa anahum muwaggaluna bi'amalin yu'addunaha dan mereka malaikat-malaikat Allah ada tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada mereka macam-macam tugasnya ada yang menjaga gunung, ada yang menjaga ini ada yang ditugaskan di rahim ada yang ditugaskan bertanya di alam barzah, mungkar, dan nakir kama amaruhumullah sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka fayajibul imanu bithalika kullihi maka wajib kita mengimani itu semuanya ya itu makna iman kepada apa malaikat rinciannya di dalam ya Al-Quranul Karim al-imanu bil-kutub kemudian yang ketiga ahlu sunnati wal jamaah mereka mengimani kitab-kitab Allah apa maknanya Hai ayat tasdiqu bil-kutubillati anzalah Allahu ala rusulih yakni ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahawasanya Allah Jalla wa'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasul Allah ada Taurat ada Injil ada Zabur ada Al-Quranul Azim wa annaha kalamuhu dan semua kitab-kitabnya adalah kalamnya Allah ucapannya Allah bukan ucapan malaikat bukan ucapan Nabi tapi ucapannya Allah Allah mengucapkan Alhamdulillahi rabbil Alamin, Al-Rahmanir Rahim. didengar oleh malaikat Jibril langsung mendengar Malaikat Jibril bi sawtihi yani suaranya Allah bi sawtin wa harfin dengan saut suara, wa harf dan huruf karena Al-Quran itu huruf terdiri dari huruf alif, lam, mim tiga huruf makanya Nabi mengatakan saya tidak berkata alif, lam, mim satu huruf tidak, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf yang didengar oleh Jibril adalah Firman-Nya Allah. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Firman-Nya Allah yang didengar dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat sama seperti yang didengar dari Jibril dan yang disampaikan oleh Nabi juga Kalam-Nya Allah, Firman-Nya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Ya. Secara bahasa pun demikian. Kalau kita ya membaca hadis, ini ucapan siapa? Ucapan Rasul. Ya saya yang membaca, tetapi yang sedang saya baca siapa? Apa? Ucapannya Rasul. Apa yang Anda sedang dengar juga ucapannya siapa? Rasul. Ya. Kan demikian. Ya. Saya akan bacakan surat perintah dari Bapak Bupati misalnya. Ya. Pak ya. oh, Bupati yang nulis itu surat. Itu itu ucapannya siapa? Bupati ya, Saya bacakan Yang sedang saya bacakan ucapan siapa? Bupati Yang sedang anda dengar ucapannya apa? Bupati ya. Ucapan ya disandarkan kepada Yang pertama kali mengucapkan Al-Quran adalah galamullah Firmanya Allah Allah yang berbicara bihi. Allah yang berbicara Didengar oleh malaikat Jibril Betul-betul didengar Bisautin wa harfin dengan suara Allah subhanahu wa ta'ala wa harf dan tentunya itu huruf yang didengar disampaikan kepada Nabi alaih salatu wassalam, kemudian disampaikan kepada para sohabat sampailah kepada kita semuanya jadi yang di dalam mushaf yang ditulis itu Al-Quran, firmannya Allah yang kita baca itu juga firmannya Allah dan firman Allah itu hak Karena Allah yang berbicara, nurun cahaya, wahuda dan petunjuk, dan kita secara global mengimani semua kitab-kitab Allah, Taurat, Injil dan seterusnya. Hanya saja, secara rinci kita wajib mengimani Al-Quranul Karim dan dengan hikmah Allah, Allah menakdirkan hanya Al-Quranul Karim saja yang dijaga oleh Allah. Ya, dari apa? Penyimpangan. Adapun Al-Taurah, Al-Injil, ya, Al-Zabur ya itu telah terjadi perubahan penyimpangan ditambah dikurangi ya. Taurat yang ada sekarang Injil yang ada sekarang tidak seperti arti aslinya bahasanya saja sudah beda ya. sudah beda bahasanya Injil turun dalam bahasa Ibrani sekarang yang ada macam-macam bahasa ya. ya kan dan juga beda-beda terus ejaan zaman dulu dan sekarang berbeda akan cetakan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu beda. Betul-betul beda, maknanya pun beda. Rubah-rubah, revisi. Al-Quran tidak ada revisi. Tetap berbahasa Arab. Tidak berkurang, tidak ditambah. Yang ada adalah terjemahannya. Dan tidak boleh, ini merupakan kesepakatan, tidak boleh mencetak Al-Quran tanpa... Apa namanya? Bahasa Arabnya Dan kalau tidak ada bahasa Arab bukan Al-Quran itu Terjemahan ya. Dan tidak boleh Dan tidak tidak akan ada Yang membuat seperti itu Kalau ada orang mencetak Al-Quran terjemahannya saja ya Mesti akan Urusan panjang dengan kaum muslimin ya. Jual Al-Quran Tapi hanya apa terjemahannya saja Urusannya panjang nanti ya. Dengan kaum muslimin Ya, ya jangan coba-coba untuk mengurangi satu ayat, urusannya panjang dengan kaum muslimin dan Allah akan membongkar itu semuanya sebagaimana beberapa kejadian sudah terjadi ada yang berusaha untuk merubah Al-Quran, terbongkar sederhana saja Imam salah saja dibenarkan oleh siapa? makmum Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin apa yang di belakang? Arrohmanirrohim ya. ya. atau Subhanallah diingatkan Anak-anak kecil hafal umur lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, yahfadun Al Quran, menghafalkan Al, -Al Quran dijaga oleh Allah Jalaluhana. Maashirul Muslimin rahimahumahkum Allah. Demikian pula Ahli ahlu wal Jamaah mereka mengimani Rasul Rasul Allah. Semua Rasul Rasul Allah diimani. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah dari awal Rasul yaitu Nuh alaihissalatuasalam sampai yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlu sunnah kita semuanya meyakini semuanya itu rasul-rasulnya Allah tidak kita beda-bedakan semuanya rasulnya Allah kita mengimani Nabi Musa kita mengimani Nabi Isa kita mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengimani semua rasul-rasul Allah yang Allah sebut mereka atau yang tidak Allah sebut di dalam Al Quranul Kari dan kita meyakini semua nabi dan rasul telah menyampaikan risalah kepada umatnya dengan sempurna dan tidak ada yang mereka sembunyikan sedikitpun kemudian kita juga mengimani hari kebangkitan hari akhir ya, manusia akan dibangkitkan sesudah kematiannya akan dibagi untuk mereka buku-buku amalan kemudian akan dihisap, akan ditimbang mereka akan melewati sirot, jembatan dan mereka akan masuk sorga atau masuk neraka kemudian yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala Kita meyakini bahasanya Allah Jalla wa'ala Yukaddir Kula syaih Mentakdirkan segala sesuatu Rincian-rincian ini Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Ali Salatu Wasalam Yang kita sebutkan tadi adalah Mujmal ya, Global Dari iktiqat keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Keyakinan Al-Firqatun Najiyah fa i'tiqaduhum keyakinan mereka adalah al iman billah iman kepada Allah iman kepada malaikat-malaikatnya iman kepada kitab-kitabnya iman kepada rasul-rasul Allah iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir barangkali itu masalah muslimin yang bisa saya sampaikan apa yang sedikit ini semoga bermanfaat dan bermanfaat naftafi bihadzal qadri wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain walhamdulillahi alamin